Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladi arsalan rasulah wa bilhuda wa dinil hak liudhirahum anad dini kullihi wa kafabillahi shahida ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tawhida anna muhammadan abuduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai pembatal keislaman yang ke-7 setelah beliau menyebutkan pembatal keislaman yang ke-6 yaitu barang siapa yang mengolak-olak atau mengejek sedikit daripada ajaran Rasulullah SAW atau ajaran Allah SWT atau mengenai pahala atau ikubnya, atau hukuman Allah SWT maka itu adalah merupakan kekufuran Walaupun dilakukan dengan cara bersenda gurau ataupun main-main ataupun enam dalam bentuk azakan ataupun olokan. Barakanakum seperti itu. Sehingga manusia hendaklah menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga jangan sampai berbicara dengan sebuah ucapan namun ternyata ucapan tersebut merupakan kekufuran. Adapun berikutnya qala al-muallif Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad atau Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibnu Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala kata beliau as yang ketujuh as termasuk pembatal keislaman adalah as-sihr kenapa demikian karena seseorang ketika mempelajari sihir dia tidak akan sampai puncak yaitu bisa mensihir seseorang atau bisa melakukan perbuatan sihir tersebut melainkan dia harus kufur terlebih dahulu. Banyak ritual-ritual, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para tukang sihir yang mereka bagaimana cara belajar mereka? Di antara mereka menulis apa? ayat-ayat Al-Qur'an di kamar mandi dengan darah haid. Itu ada seperti itu terjadi. Nah, di negara Arab Saudi waktu itu ya, ada kisahnya. Jadi seorang wanita ternyata dia itu memiliki Ilmu sihir. Jadi dia itu menulis Al-Quran atau menulis ayat-ayat itu dengan darah haid di kamar mandi. Kemudian Al-Quran itu sebagian diinjak-injak. Itu berarti apa? Berarti sebelum dia memasuki ilmu kesihiran ini atau ilmu sihir ini, sudah kufur daulan. Enam, istihza, mengajak, bahkan mencacimaki ayat-ayat Allah Subhanahu wa ya, Itu banyak kejadian seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Dan jangan kita merasa aman dari sihir ini. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah Tauladan kita, panutan kita, dan beliau dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni dosanya yang telah lewat dan yang akan datang. Nam, tapi beliau kena sihir. Beliau juga kena sihir, sehingga kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar senantiasa dilindungi dari Kejahatan sihir ini, karena sihir ini bahaya sekali Nah, dan jangan sampai seseorang ketika kena sihir Dihilangi dengan sihir yang serupa, jangan Tapi diruknya, dibacakan ayat-ayat Al-Quran Nah, diajarin untuk senantiasa Nah, membiasakan dirinya membaca adkar Sobah wal masa, bikir pagi dan petang Itu usahakan dibaca dan rutin, jangan dilupakan Walaupun sedikit, walaupun sedikit Karena sedikit itu itu bisa jadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi amalan taat yang sedikit itu bisa jadi dicintai oleh Allah Subhanahu Wataala apabila apa? Apabila terus menerus. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Umil Mukminin Aisyata Robyalatallahu radhiyallatallahu anha. Namp. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ahabul Amali Ilallah Jalla Wa Ala Madawa ma'alaih sahibihu wa in qalla. Perhatikan itu. Ahabul a'mal ila jalla wa'ala ala madawa ma'alaih sahibihu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan ketaatan yang senantiasa seorang hamba itu terus-menerus continue mengerjakannya berada di atasnya walaupun apa? sedikit. Nah, jadi adkar subah la masa' zikir pagi dan petang Walaupun dua kaliima tiga kaliima tidak masalah, yang penting rutin itu termasuk bentuk tameng penjagaan kita dari kejahatan-kejahatan syaitan. Namp. Kual al-muallifu rahimullah taala Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahab rahimullah taala yang ke yang ke ketujuh adalah asheher. Yang ketujuh adalah asheher. As Namp. Sihir ini dinamakan dengan sihir Sebagian para ulama mengatakan kenapa? karena khofiya walatufa sababuh karena sihir itu tersembunyi dan sebabnya itu sangat lembut orang kadang, -kadang enggak tahu bisa melalui makanan hati-hati makanan minuman ya minuman disihir makanan di sihir kemudian ketika dimakan sama pemakannya itu atau peminumnya dia kena sihir bayangkan tuh tersembunyi dan sangat lembut sebabnya nah kata beliau termasuk sihir adalah wa minhu as-sarfu wal'af as-sarfu wal'af ini maknanya adalah Nah seorang laki-laki disihir agar naf cinta atau senang dengan seorang wanita atau sebaliknya walatof alatof ini adalah bagaimana caranya istri itu senantiasa melekat dengan suaminya masa melekatnya senang dan cinta kepada suaminya mungkin semula istrinya menjauh akhirnya didatangkan sihir dengan tipe yang atof ini naf dalam ilmu, dalam artian naf ilmu pelet gitu ya pelet atau santet itu naf akhirnya apa Akhirnya ketika di sihir ini langsung istrinya cinta sama suaminya. Sebaliknya juga. Suaminya cinta sama istrinya. Tapi dengan sihir. Na'udhu billah ya. Dengan sihir. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah secara khusus. Atau kaum muslimin yang mereka masih berada di atas fitrah. Kecintaan mereka dibangun di atas Al-Quran. sunnah. Fillah walillah. di jalan Allah dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Tapi kalau orang-orang jahat seperti ini. Orang-orang yang terpotori hati-hati mereka. Nah mereka sudah tidak peduli terhadap Al-Quran Sunnah Dilemparkan Al-Quran Sunnah itu dari mana? Dari hadapannya ke belakang punggungnya Akhirnya mereka mendatangi tukang sihir atau dukun Agar apa? menjadikan istrinya cinta pada suaminya Atau suami cinta pada istrinya Atau terkadang berusaha bagaimana caranya si wanita itu cinta sama dia Atau dia juga berusaha bagaimana caranya untuk menarik perhatian si wanita Itu semuanya terjadi Semuanya terjadi itu termasuk bentuk sihir Kata beliau kafar. Maka barang siapa yang mengerjakan ilmu seperti ini tadi Ilmu sihir Dengan bentuk yang sudah disebutkan sama beliau Atau dia ridha terhadap perbuatan tersebut Kafar Sungguh dia telah kafir Nah, untuk Allah ya Hati-hati Nah, seperti ini hati-hati Karena sihir itu nanti Nah, ada yang hakiki Yang wujudnya kelihatan Bentuk-bentuknya kelihatan Seperti ikatan-ikatan rambut atau terkadang nah tulisan-tulisan yang dibulak balik arapnya itu nggak bisa dibaca itu kemudian bacaan-bacaan dengan ayat dan semisalnya diulang beribu ribu kali atau berapa kali itu semuanya ada ada yang sifatnya sihir sihir yang takyili cuman hayalan seperti hipnotis gitu ya atau terkadang dia dibikin terhayal gitu melihat di depannya ular besar padahal bukan ular cuman sekedar tali-tali ya seperti apa seperti nabi musa alaihissalam kan Nabi Musa alaih salam ketika menghadapi Nah tukang sihirnya Fir'aun bagaimana Sempat seperti itu ya, Terhayali dengan seakan-akan Tali-tali itu adalah ular-ular yang besar Akhirnya Allah ta'ala perintahkan untuk memukulkan tongkatnya Sehingga apa? Sehingga tongkat Nabi Musa alaih salam berubah menjadi Ular yang beneran dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala itu Menunjukkan bahwasannya apa? Sihir itu macam-macam bentuknya nah. Dan semua sihir itu Adalah haram Jangan sampai kita lakukan Wad Daililu kalau Taala Daililnya adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala Wama Yu Alimani Min Ahadin Hatta Yakulain Nama Nakhnu Fitnatun Fala Takfur Ujian dan tidaklah mereka berdua Nam siapa itu harut atau Marut ya kan harut atau Marut mereka berdua tidaklah mengajari seseorang sihir Nam hingga atau melainkan keduanya mengatakan kami itu hanya segedar fitnah apa fitnah itu Ujian, menguji kalian fala takfur jangan engkau kufur berarti mafhumnya kalau seandainya diuji kemudian dia malah menerima dan juga mempelajari sihir tersebut berarti dia kufur ini menunjukkan bahwasanya belajar sihir itu adalah belajar kekufuran naudzubillah ya hati-hati nah sehingga jangan sampai kita tertipu dengan ucapan-ucapan atau omongan-omongan mereka sehingga apa sehingga kita secara tidak langsung sudah belajar sihir naudzubillah Kala syarih syekhsal al-fawzan Hafizullah ta'ala Anna usabi min anwa'ir riddha Jenis yang ketujuh Daripada jenis-jenis kemurtadan adalah Al-Sihru Sihir Al-Sihru Amalun Sihir itu adalah amalan atau kerjaan Ya'maluhu sahir Kerjaan yang dilakukan oleh tukang sihir Tukang sihir hati-hati Wa -hati. huwa ala nawa'in sihir ini terbagi menjadi dua Sihrun hakikiun, wa sihrun tahyiliun, tahyiliun, perhatikan sihir yang hakiki sama sihir yang apa, tahyiliun, khayalan saja, yang hakiki ini ada wujudnya, eh, ada bentuknya ya seperti rukyah-ruqyah, tulisan-tulisan, jadi tulisan Arab itu bismillahirrahmanirrahim dibulak balik sama dia, dibolak balik sampai tidak bisa dibaca, kemudian setelah itu tulisannya itu ditaruh dalam kertas. Kertasnya dibakar, setelah dibakar, dimasukkan dalam gelas, dicampur air, diaduk, kemudian diminum. Itu ada seperti itu modelnya. Nah, dan harus berhati-hati. Atau seperti model yang apa? ikatan-ikatan. Jadi orang melihat kapan sih si wanita ini keluar. Nah, kemudian mencari rambut-rambut nah, yang tersisa dalam sisirnya. Setelah itu rambutnya diambil, diikat-ikat, kemudian setelah itu ditaruh dalam air, dibacakan Nah, bacaan batasan yang kira-kira menurut mereka itu adalah istilahnya apa? ucapan mereka atau ucapan jin itu tadi yang disenangi. Jadi, penasihan seperti itu. Jadi, hati-hati ya, hati-hati. Itu sihir yang hakiki itu ada wujudnya, bentuknya itu kelihatan. Tapi yang takhyili ini, yang takhyili ini dia enggak nampak, Cuma dia dihayalkan gitu loh. Seperti kita lihat sulapan. Ya, pernah mendengar ya sulapan itu? Terkadang mereka dengan sejenis sihir ini, kecepatan tangan tapi dibantu dengan jin. Terkadang seperti itu. Ada yang benar ya, benar-benar dalam artian tidak nipu, cuman kecepatan tangan tu ada, cuman terkadang ada dengan bantuan jin. Dalam artian dia melihat tali itu seakan-akan ular. Ya kan berarti terhayalkan berarti kan? Nah, melihat orang itu seakan-akan kepalanya terputus padahal itu yang diputus ternyata bukan kepala, cuman dikelabuinya dia. Kena kelabuhan sihir sihir tadi itu. Nah, barakallahu fikum, kata beliau sihir itu ada dua. Sihir yang sifatnya hakiki yang ada hakikatnya sihir yang sifatnya tahyili. Tahyili itu cuma sekedar hayal-hayalan. Hayala-hayalan yang tidak ada hakikatnya. Para dua-duanya tetap tidak boleh. Kata beliau, an-nau' al-awwal, an-nau' al-awwal jenis pertama, sihrun hakiki, perhatikan, Sihir hakiki itu adalah kata beliau, huwa nah yaitu sihir yang ibaratun an uqadin. Yung fas atau yang fusufiha sahir, perhatikan nih. Ya itu sihir yang wujudnya itu adalah ibarat sebuah ungkapan yang anul qadun, hukat itu ikatan-ikatan, tali itu yang diikat. Nah ikatan-ikatan kemudian apa? Ikatan-ikatan tersebut yang fuso fiha sahir, yang tukang sihir itu meniupkannya atau menyemprotkannya. Nah, tiupkan atau semprotkan itu. Paham ya? Ya semacam tali-tali atau kecil itu ikatan-ikatan kemudian sama dia mungkin di dimasukkan dalam mulutnya, di kunyah, dikumur-kumur itu kemudian semprotkan itu. Itu ada seperti itu. Nah, ditiupkan juga ada. Naudzubillah ya. Warokol dan ada yang bentuknya rukol. Rukol itu jamak dari apa? Dari rukyah ya. Nampak bentuknya kayak rukyah rukyah itu. Nampak rukyah rukyah dalam artian tulisan tulisan Arab. Awalnya benar tulisannya Surat Al Baqarah Ali Mun. Tapi sama dia dibalak balik. Tulisan Arabnya dibulak balik sampai tidak karuan, tidak bisa dibaca. Wah itu nanti yang disenangi Mas Seton itu. Nah, setelah dibulak balik ditulis dalam sebuah kertas, ya kan? kemudian tadi itu dengan cara dibakar eh? kemudian bakarannya itu dituangkan dalam air, diaduk seperti kopi itu ya, lebih minum itu nah, itu sihir juga bisa seperti itu wakalamun yutamtam kalamun yutamtamubihi yutamtam itu kalau bahasa kasarnya komat kamit namanya komat kamit itu, dia itu enggak tahu bahasa apa pokoknya Setiap kali dia mau mesir itu dia membacakan Mulutnya gerak, gerakan cepat sekali mulutnya itu ya, Mulutnya itu digerakkan Dengan gerakan cepat sehingga orang itu gak paham Yang dibaca itu apa Setelah digerakkan dengan kecepatan yang sangat cepat Kemudian apa? Iman semprotkan, diludahkan Nah ludahnya ini nanti Ludahnya ini nanti sama orangnya itu yang minta Bantuan sihir itu terkadang ludahnya dibawa pulang Nah dibawa pulang Bagaimana caranya si wanita itu Terpikat dan senang drama si laki-laki ini tadi yang minta tadi Caranya air ludahnya itu nanti 6 nah, air ludahnya itu tolong air ludahnya dicampur dengan ludah air ludah si laki-laki tadi. Setelah dicampur bagaimana caranya biar terminum si wanita itu? Nah, itu. Akhirnya dia pura-pura bertamu, ya kan? Setelah bertamu, 6 nah, disediakan air minum situ, nah, air minum yang punya si wanita itu dicampur air ludahnya ketika si wanita tidak tahu. Seti ketika diminum langsung kena sihir. Seperti itu terjadi ya, seperti itu terjadi. Jadi banyak sekali dari kalangan dukun-dukun itu tukang sihir itu. Jadi kadang kita nang tidak tahu apa yang dibaca itu yutam tam. -tam. Ucapannya dikumat-kamit kan itu, kumat-kamit dibaca tapi tidak jelas maknanya apa. Nang itu. Waistainu bisanyaatin. Akhirnya ini diantaranya itu. Sihir yang hakiki ini minta tolong dengan setan bayangkan. Minta tolong dengan setan para setan. Nang fikalamih dalam ucapannya. Jadi setan itu kalau ucapannya ya. Mencari bagaimana caranya ayat-ayat itu dibalik-balik, mam ayat-ayat dibolak balik ayat -ayat balik-balik -balik, akhirnya tidak bisa dibaca kecuali yang bisa membaca itu pun dengan bantuan shayton. Wa azam terkadang azam, jimat-jimat, ya jimat-jimat itu aslinya barangnya satu tapi dirumat. Kalau menurut mereka ya jimat itu barang segi dirumat, barangnya cuma satu tapi disimpan terus. Nam, tapi yu allikunaha. terkadang digantungkan. Jadi dia punya mobil. Mobilnya bagian depan itu, ya, dekat tempat duduk yang numpel itu, itu terkadang apa, ada ngam kalajengking tapi sudah dibikin kaku, paham ya? Kalajengking dimasukkan dalam air keras, akhirnya keras, mengeras itu, digantungan itu. Tujuannya apa? Agar terhindar dari apa? Tabrakan, kecelakaan. Itu tujuan mereka. Jimat-jimat yang digantungan seperti itu. Terkadang kalau orang-orang yang mereka melakukannya eh, di depan rumah itu. Di depan rumah, di dekat pintu, itu ada gantungan. Di gantungan itu biasanya ada semacam mori. Mori itu kain kafan. Nah, kain kafan, kemudian di dalam dikasih apa, nggak tahu, digantungan di situ. Itu tuju tujuannya itu. Penangkal apa? Jin, katanya Biar jin tidak masuk atau biar tidak diganggu. Setan itu keliru semuanya dan itu adalah kesilikan yang sangat besar dan harus dihindari. Wakitabat setelah asim. Dan terkadang tulisan-tulisan. Nah, tolasim itu gambar-gambar Tulisan-tulisan gambar-gambar ya kan? Terkadang gambar-gambar yang kira-kira Enggak enak dipandang lah Gambar-gambar yang jelek gitu Tulisan-tulisan yang dibolak-balik itu Yaktubu neha bi'asma'i syayatin Nih, Mereka menulisnya dengan nama-nama Para setan. enggak tahu namanya Siapa yang jelas, nama setan Yang mungkin mereka anggap ya, karena setan ini menurut di negeri-negeri Beda-beda namanya, mungkin kalau di Jawa Namanya ini, di Sunda namanya itu Beda-beda namanya Nah, kalau di Jawa seringnya terkenal dengan apa? Dengan gendruwo gitu ya. Gendruwo dan semisalnya dengan nama-nama seperti itu. Kalau di sini tidak tahu yang jelas nama-nama setan itu macam-macam, beda-beda sesuai dengan lingkungan masing-masing biasanya seperti itu. Nah, itu juga termasuk kesyirikan. Mereka lakukan itu. Hadha was-sihrul Inilah sihir yang hakiki. Dalam artian tuh dengan cara-cara tadi itu naudzubillah ya. Naudzubillah. Hadza yu'aththiru fil yang seperti ini bisa memberikan pengaruh pada orang yang disihir Orang yang disihir Dan orang yang disihir ini Tidak dalam artian tidak semuanya orang awam Bahkan orang al-sunnah saja Yang lemah imannya Yang dia itu cuma tidak pernah pikir pagi dan petang Dalam artian dia itu lemah imannya Dan jarang berpikir hatinya kosong bisa termasuk Bisa kemasukan sihir ini hati-hati nah, Sehingga jangan sampai kita terlupakan baca Bikir pagi dan petang, walaupun dua kalimat, tiga kalimat, satu doa, dua doa, yang penting dibaca. Nah, untuk apa? Untuk menjadikan tameng agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan setan yang terkutuk ini. Nah, untuk ya. Nah, kata beliau apa? Ima biko bisa membunuh. Bayangkan nih, ima biko bisa jadi dengan membunuhnya dalam artian orang yang kena sihir bisa terbunuh. Terkadang orang yang tersihir perutnya membesar musa sangat besar sekali nah setelah itu keluar apa keluar kala jenggengnya keluar corohnya coro itu apa ya kecoak nam keluar kecoaknya seperti itu macam-macam koknya. Nah itu naudzubillah ya wa imma bi imrodih. atau dengan sebab sihir ini nanti disamping membunuh terkadang nggak sampai membunuh cuman cuman bi imrodih. dengan apa membuat dia itu sakit nam wa imma bil ikhlal bi akhlah atau bikin dia itu gila Ikhlal lakukan, bikin renggang ya, membuat renggang akalnya. Jadi akalnya dibikin renggang, akhirnya gila dia, stres, eh? stres ya. Nah untuk bila semulagati, ternyata, wah, ternyata karena dia jarang berpikir jarang membaca doa-doa, atkar sobat dan masa, dikerapagan pagi dan petang, akhirnya apa? Dia ketika pikirannya kosong, hatinya kosong, eh? dia melamun, kemudian kemasukan sihirnya, udah berat seperti ini. Nah, kecuali dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala Ini semuanya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka menguji hambanya Jangan sampai seperti itu Seorang hamba yang semula dia kuat imannya Terus diusahakan agar imannya senantiasa bertingkat dan bertambah Dan itu tidak menutup kemungkinan berkurang Karena imannya seseorang itu bisa bertambah dan berkurang Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiatan. Tapi jangan sampai kita dengan awal kekurangan tersebut sehingga kita gak mau pikir, gak mau sholat gak mau puasa, membiarkan hati kita kosong, jangan itu termasuk tempat-tempat yang memudahkan syaitan untuk masuk pada hati-hati manusia untuk jenis yang kedua jenis yang kedua yang pertama paham ya yang pertama itu ada sihir yang hakiki yang ada wujudnya yang kelihatan itu terkadang disaksikan ya nah, kukat-kukat sihir itu sekarang yang jenis kedua ini wa nau sanitsul kedua takhyili. Takhyili itu cuma sekedar hayalan-hayalan. Sebenarnya enggak nyata cuma karena dia itu dibikin hayalan. Paham? Akhirnya dia mengkhayal. Seakan-akan benar gitu loh. Bi'an ya'malu asya' yukhayalu ilal ya kan? Dia melakukan suatu perkara yang membikin manusia itu mengkhayal seakan-akan itu benar. Banyak terjadi ini kan? Mungkin pameran-pameran itu di pasar pasar ya kan melakukan apa pertunjukan ini potong dipotong kepalanya nggak apa-apa lihat ini padahal kalau kita perhatikan nah itu cuma hayalan dalam artian yang kita lihat memang benar kepala orang tapi ternyata yang dipotong itu bukan kepala gitu loh tapi kita kenapa memandang memandang, memandang itu kepala hayalan, kita dibikin hayal itu dibikin akhirnya kita mengkhayal sesuatu yang sebenarnya nggak seperti itu gitu loh wahya korsanya padahal itu nggak benar dalam artian kelihatannya benar padahal tidak benar seperti kisahnya siapa itu? Kisahnya Nabi Musa tadi yang disebutkan. Ketika, nam, waktu itu apa? Dikumpulkan semuanya. Akhirnya Fir'aun mendatangkan tukang sihir. Nam, akhirnya tali-tali yang sebanyak itu, Nabi Musa melihat seakan-akan ular, padahal bukan ular. Gitu. Terhayalkan nanti kan? Manusia melihat itu semuanya ular. Akhirnya ketika Nabi Musa ketakutan, langsung Allah Taala berfirman apa? Agar Nabi Musa itu memukulkan apa? Tongkatnya. Nam, sehingga, sehingga, tiba-tiba langsung apa? langsung menjadi utara yang besar itu. Namp. Perhatikan di situ Yohanyelinas. Namp dia tuh membuat khayalan bagi manusia. agar orang itu membayangkan dan yang semisalnya. Namp. Kemudian Anahu Yaklim Anahu. Namp. Yohkalibelhajar ilahayawan ini. Terkadang membuat manusia itu menghayal seakan-akan dia bisa apa? Mengubah batu menjadi hewan. Bayangkan itu. Batu diubah menjadi singa, nah padahal nggak ada cuman terbayangkan bahwasannya batu ini benar-benar terubah menjadi singa, berubah menjadi singa, nah au anau yaktul wa wayyuhni, atau terkadang dia bikin khayalan, dia bisa membunuh manusia dan menghidupkan kembali, nah autobila ya wayakta arasahu sumayyirudoh ini, terkadang dia membuat khayalan, seakan-akan dia memotong apa, memotong kepala manusia kemudian membalikkan lagi, dipotong lalu dibalikan lagi, itu ada loh seperti itu, ada. Nah masalahnya ada dalam artian yang membuat seperti itu ada gitu, tapi dengan bantuan jin tadi diantaranya. Nah awanahu yajuro, nah asanya ramshaari, awa biasnani ini berarti ini. Atau terkadang ada juga yang khayal seperti ini. Jadi dia itu menarik mobil mobil sebesar itu ditarik dengan awa dengan rambutnya. Bayangkan rambutnya panjang, kemudian diikat-ikat rambutnya, rambut ini dipakai untuk menarik mobil. Nah itu bayangkan tuh. Atau biasnani bahkan dengan giginya. Jadi giginya diikat dengan tali gitu ya mungkin ya. Saya so, itu talinya diikatkan ke mobil. Nah, mobilnya ditarik dengan giginya. Bisa tertarik itu mobilnya. Tapi khayalan semuanya ya, khayalan ya. Nah. Au anas-sayyara 'alaihi wa la tadruh atau terkadang dengan bentuk yang ini. Mobil itu berjalan di atasnya tapi tidak membayakan. Nah, kalau yang seperti ini ada ya dalam artian tuh enggak semuanya khayali dan bahkan ada lah, sebagian tuh nyata dalam artian sebagian ikhwah eh, waktu di Damaskus waktu itu ada yang dia memang olahraganya kuat. Dalam nertian push up dan semisalnya. Dan dia dulu bekas tentara. Jadi suatu ketika, dia mengadakan pertunjukan. Nah, dia tidur terlentang, menggunakan kekuatan oh, kekuatan pernapasan akhirnya mobil itu, mobil yang, mobil bikup itu ya, bikup yang kecil itu, dia lewat di atas perutnya itu gak masalah. Dan ini bukan sihir, karena memang punya kekuatan gitu loh. Kekuatan dari sisi fisik badannya itu. Nah, tapi yang ini, yang dimaksud sini bukan. jadi maksud sini cuma menghayalkan saja sini au annahu yadkhulu Atau sebagian mereka membayangkan seakan-akan dia masuk dalam api. Au yakulu atau bahkan makan api. Au yad annafsuhu bil atau dia menusuk-nusuk dirinya dengan besi. Yad an aynahu, perhatikan nih. Yad an aynahu bi asyaqil hadid atau dia mencocok apa? Nah, atau dia menusuk matanya dengan dengan besi yang lancip atau besi yang dipanaskan, nah atau bilah ya. Tau bilah. Ini suman mungkin hayalan aw yakuluz zujat atau terkadang dia akan akan memakan apa memakan kaca kullu hadhihi min anwa'is ini semuanya termasuk jenis-jenis sya'wada pekerjaan tukang sihir atau tukang dukun atau dukun itu wahyal haqiqatalah pada asalnya tidak ada hakikatnya tidak ada nyatanya mislu nah, na'am na'am mislu sihir sihir firaun mislu sihir saharati Firaun, seperti seperti sihirnya tukang sihirnya Firaun, ya kan? Seperti sihirnya tukang sihirnya Firaun waktu didatangkan itu, agar Musa alisalam dan pengikutnya takut. Nah, koala <tukar> taala yuhaiyalul ilaihi min sihrim anha tas ini dibikin menghayal, ya, dibikin terkaburkan itu loh. Nah pada manusia dengan sihir mereka itu seakan-akan apa? Ular yang tas ah, yang besar. Nah, paham ya? Seakan-akan ular yang besar itu. Nah koala taala Kemudian Allah Taala berfirman, Sahru aqyunan nas Mereka membuat atau mereka menghayal, membuat sihir mata mata manusia. Di mata mata manusia dibikin terhayalkan itu, semacam hipnotis ya atau semisal dengan itu. Nah, washtar akhirnya membuat mereka lari karena ketakutan. Padahal ada gitu loh. tidak ada hakikatnya itu, tidak ada hakikatnya. Ada sihirontakyili kata beliau. Ini ada sihir yang Sifatnya takyili, cuma hayalan saja. Wahai ia menamakan al-naam al-qamrah. Ini dinamakan dengan al-qamrah. Naam. Allati ya'maluha sahir ala ajrinnas. Ini yang dilakukan apa? Yang dilakukan tukang sihir di mata-mata manusia. Jadi matanya sudah tersihir duluan itu loh. Tersihir matanya akhirnya matanya itu melihat sesuatu yang enggak nyata jadi nyata, seakan-akan nyata gitu loh. Seakan-akan nyata ya, bukan nyata tapi seakan-akan nyata. Melihat batu besar diubah menjadi singa seakan-akan singa beneran. Ya kan seperti itu. Nah, eh? kemudian dia yang dimakan tuh roti, biskuit, tapi seakan-akan terhayalkan yang dimakan itu besi atau yang dimakan itu enam apa kaca-kaca itu seperti itu. Nah, nah kata beliau di sini semua semua identitas ilkomra. Nah, kemudian ketika sudah apa? sudah hilang, nah habis komra tadi itu atau alkomra tadi itu yaitu semacam sulap tadi sulap atau tipu daya tadi itu adatun asya'i ila hakikatih. Akhirnya kembali semuanya kepada apa? kepada hakikatnya. Kembali semuanya kepada hakikatnya. Jadi mereka melabui, melabui mata manusia seakan-akan menghayalkan sesuatu yang tidak nyata itu nyata gitu Seakan-akan nyata gitu. Nah, itulah yang termasuk bagian dari sihir juga tidak diperbolehkan. Nah, sehingga hati-hati seperti itu. Nah, terkadang seperti itu membawa apa? membawa enam uang 20 ribu Suruh bawa ke belakang. Setelah sampai di belakang, dibuka katanya, buka tangannya. Dibuka menjadi seratus ribu. Nah itu terhayal kan? Padahal kalau saya teliti, ya senang aja ya. Kalau beneran tapi enggak beneran itu. Cuma membuat apa? Membuat agar mata manusia itu itu. nantar sihir. Dan kesihiran itu kufrun, kata beliau. Dan dalilu ka'ulu ta'ala dalilnya Allah firman Allah ta'ala. Walakin asyayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Nah, akan tetapi para setan itu mereka kafir, mengajari manusia sihir. nah Dalil yang menunjukkan kafir juga tadi itu, inna ma nahnu fitnatun fala Hanya saja kami ini adalah fitnah menguji kalian, maka engkau jangan kufur. Nah, jangan kufur terhadap ujian tersebut dalam artian jangan mengikuti ajaran sihir. nah, barakallahu fiikum seperti itu. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang Selanjutnya, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya dari ancaman dan kejahatan tangan-tangan orang yang jahat, baik dari tukang sihir ataupun para dukun dan semisalnya karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa minta bantuan terhadap syaitan dan mereka adalah hati-hati yang hati-hati mereka, hati-hati yang kosong daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari Kejahatan orang yang jahat Dan juga kejahatan syaitan yang terputus Barakalawakikum subhanatollah Wabihamdik ashab an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atub ilaih Walhamdulillahi rabbil alamin